Orang tua saya sudah meninggal dan saya baru tahu tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua setelah ngaji di salat. Maka saat ini apa yang harus ana lakukan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Jazakallah khairan Seorang anak ketika Orang tuanya sudah meninggal, maka cara berbaktinya yang pertama menunaikan wasiat wasiatnya. Di mana orang tua ketika meninggal, ketika hendak meninggal, terkadang berwasiat. Maka di saat itulah, ketika anak menunaikan wasiat wasiat orang tuanya berarti dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan syariat le sisuna aku mati kuburanku gawekno cukup sing wur itu namanya wasiat yang haram sehingga kalau dilaksanakan tambah dosa ya orang tuanya tambah dosanya Apalagi yang gak WK Cukup Ini tambah banyak dosanya lagi Yang pertama Dan juga Tidak boleh wasiat itu Wasiat untuk Berbuat jahat Misalnya Karena ada seorang bapak atau ibu wasiat itu, Wasiatnya itu jahat Nanti kalau saya mati itu kakakmu yang sana itu jangan dikasih bagian, artinya jangan dikasih warisan. Ini wasiat jahat tidak boleh diamalkan, tidak boleh diamalkan. Pembagian waris sudah, di, sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam hadis. Kamu, ber, kamu berwasiat ataupun tidak, warisan tetap akan dibagikan sebagaimana yang telah dituntunkan, tidak boleh. Yang pertama, yang kedua, menyambung hubungan silaturahmi yang tidak ada sambungan kecuali dari yang telah meninggal ini. Jadi, kalau orang Jawa istilahnya ojo ngante kepaten obor. Apa itu? Apa itu kepaten obor? Medot hubungan kekerabatan jebak ya, Pak Muhlis pesan nggih. Eh, edi jangan sampai karena bapaknya meninggal akhirnya putra-putranya ini enggak ada hubungan dengan budi-budinya, enggak ada hubungan dengan Pak di Pakdenya. Ini namanya kepaten ubur. Putus hubungan silaturahmi. Maka cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal adalah nyambung silaturahmi Yang tidak ada sambungan kecuali dari Orang yang telah mati ini tadi Silaturahmi ke budi-budi Silaturahmi ke pakde-pakde Dan seterusnya Sehingga Ini salah satu wujud Dari baktinya seorang anak Kepada Kedua orang tuanya Yang ketiga Dengan cara Eee uh, Mendoakan. Agar diampuni dosa-dosanya. Agar diterima amalan-amalannya. Agar diampuni dosa-dosanya. Dan diterima amalan-amalannya. Kemudian jika memang memungkinkan. Termasuk amalan yang diterima. Adalah sodakoh. Atau wakaf. Atau yang semakna. Di atas namakan kepada kedua orang tua yang telah meninggal maka itu pahalanya juga akan sampai walai salil insan ilmam sah dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan maksudnya bahwa anak ini bisa jadi soleh anak ini bisa jadi baik karena peran orang tua sehingga anak ini usaha orang tua sehingga ketika anak berbuat baik orang tua akan katutan mendapatkan pahala kebaikan dari si anak sehingga ketika si anak misalnya kaya kemudian sudahlah tanah ini saya wakafkan atas nama ibu saya yang telah meninggal maka Si anak akan dapatkan pahala Insya Allah si ibu juga mendapatkan pahalanya Ini Wallahu ta'ala aklam Mana yang lebih utama Rihlah untuk fokus menurut ilmu agama Atau tetap di rumah Dan hanya mengikuti kajian biasa Karena orang tua sudah tua Ya Jika kondisinya demikian Mungkin Antum sendiri yang lebih paham Antum sendiri Yang lebih paham Maknanya Memang orang tua sudah sepuh Tapi orang tua kuat Tidak membutuhkan Bantuan antum Sehingga dia bisa Usaha sendiri Dan tidak masalah Maka tentunya ketika antum rekhlah tolagul ilm, mungkin ketemunya sebulan sekali atau dua bulan sekali. Dan orang tua meridhoy tentunya itu lebih baik untuk rekhlah, menuntut ilmu, keluar. Karena menuntut ilmu itu juga salah satu bentuk dari bakti kepada kedua orang tua. Menuntut ilmu itu salah satu Wujud baktinya seorang anak Kepada kedua orang tua Bahkan Yang namanya berbakti kepada kedua orang tua Itu tidak akan benar dan pener Kalau dia tidak menuntut ilmu Jadi Seorang anak itu Tidak akan bisa berbakti Kepada kedua orang tua dengan baik Artinya baik itu sesuai dengan syariat Kalau dia tidak belajar Karena maunya berbakti kepada orang tua, tapi karena enggak ngeri ilmunya, malah sebaliknya mendurhakai, mencelakakan. Di, besok aku nek apa mati, ulung, jolali, nek apa apa satu c, dus, nek ente ente ane, sapi, wah ini kan berbakti, kan begitu tapi karena dia tidak ngerti ilmu Sehingga dilakoni Masyati Padahal itu perkara yang tidak ada Tuntunannya Jadi Yang tahu Mana yang lebih baik, ya antum sendiri Berbakti, tidak menuntut ilmu Artinya bukan tidak menuntut ilmu Artinya, Tidak rehlak, keluar Mencukupkan dengan Kajian-kajian yang ada Dan dengan tambahan Pakai CD, pakai kaset Pakai buku sambil menjaga kedua orang tua yang memang membutuhkan Jadi ketika orang tua memang membutuhkan Ya cukup Kita belajar pakai CD, pakai kaset, pakai buku-buku Kajian-kajian biasa Ini cukup insya Allah Kenapa? Ya karena memang orang tua sedang membutuhkan Tentunya ini lebih diutamakan Tapi ketika memang Sebagaimana yang awal tadi Orang tua gak butuh, sudah cukup Bahkan juga anaknya Tidak cuma antum saja misalnya Maka insya Allah Lebih baik keluar Karena menuntut ilmu keluar Itu lebih mendukung untuk semangat belajar Daripada Di kampungnya Sekalipun di kampungnya itu ada pondok itu Terkadang demikian Yang kita maksud, yang memang sudah berumur loh ini 17 tahun ke atas Misalnya ini Lebih baik keluar memang karena belajar ketika di rumah itu sulit untuk sungguh-sungguh sulit untuk sungguh-sungguh maka rihlah keluar itu insyaallah lebih baik jika kondisi memungkinkan wallahu taala alam bisawab insyaallah ini dulu barakallahu bikum subhanallahi wa bihamdika asyhadu alla illa anta astagfiruka wa atubu ilaik salama